Assalamualaikum Saudara Luun Berita Malam Mediasi hari ini Selasa 27 Maret 2018 dibacakan Ardian Warga Pantai Perak datangi kantor DPRK Desa Gesik Dicopot Polres Aceh Selatan beku resi piscuran mor Warga Glumpang 3 minta jembatan gantung yang rusak parah segera direhab Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim newsroom Serambi BFM Berita malam ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, Loks dan Radio Omanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sudah dulu, puluhan warga desa Pantai Perak, Kecamatan Susu Aceh Barat Daya mendatangi kantor DPRK selasa siang. Mereka mendesak Pemkab mencopot Gesi Desa Setempat karena dinilai tidak becus mengurus persoalan desa. Kedatangan puluhan warga Pantai Perak terdiri dari kaum ibu, tokoh masyarakat dan pemuda disambut anggota DPRK Abdia serta dihadiri Camat Susuh Zulvan. Dalam kesempatan itu, Eri Aidil perwakilan warga Pantai Perak mengatakan terkait gesi yang banyak masalah di desa yang telah disampaikan pada camat susuh beberapa waktu lalu karena tidak ditindaklanjuri camat, maka warga memutuskan melaporkan kepada DPRK. Menurutnya ada beberapa alasan warga meminta agar gesi diganti, salah satunya pengelolaan BUMD tidak transparan yang berdampak pada pendapatan asli desa yang tidak jelas. Selain itu, ada anggaran fisik 2016 yang fiktif dan pencopotan sejumlah aparatur gampung tanpa alasan jelas. Darlun Satuan Dersersu dan Kriminal Polres Aceh Selatan membekuk tersangka hasbi 37 tahun warga gampung Alur Mas, Kecamatan Klut Utara. Pria yang baru keluar dari penjara ini merupakan divis pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Aceh Selatan. Kapolres Aceh Selatan AKBPD di Satsono mengatakan tersangka Hasbi baru saja selesai menjalani hukuman penjara 2 tahun 10 bulan di rutan kelas 2B Tapak Tuan dalam kasus curanmor Namun usai keluar penjara tersangka bukan bertobat malah kembali terlibat kasus yang sama. Kapolres mengatakan Hasbi mencuri sepeda motor milik Miwardi 58 tahun tersangka kembali terlibat Bacuran mor pada 10 Maret 2018 di Gmpung Pasar Lama Kecamatan Labuan Haji. Tersangka masuk rumah korban melalui pintu dapur dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Sudelun warga Gampung Dayaatan dan Simpang Kecamatan Gellumpang 3 PD meminta jembatan gantung di daerah itu segera direhab. kerusakan jembatan telah ditinja Bupati Roni Ahmad dalam program Sau Gampung beberapa waktu lalu. Dari informasi yang dihimpun, jembatan yang menghubungkan Gampung Daya Tano dan Gampung Simpang, Kecamatan Gelumpang 3 PD dengan panjang 100 meter, telah lama rusak parah. Jembatan itu satu-satunya sarana penyeberangan bagi penduduk yang tinggal di dua gampung dimaksud. Saat ini kondisi jembatan sudah tidak layak pakai. Lejer jembatan terbuat dari besi telah koropos dan begitu juga lejer kayu telah banyak patah di makan usia. Bahkan papan lantai jembatan telah lapuk dan patah. Zadlun program Cetak Sawah Baru yang laksanakan Kodim 0107 Aceh Selatan sudah menuai hasil. Hal itu dibuktikan dengan panen perdana di lokasi Cetak Sawah Baru, desa ujung Pulau Cud, Kecamatan Bakongan Timur, selasa pagi. Dalam sambutannya, Kasdim Mayor Ferdinand mengatakan program Cetak Sawah Baru ini untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian. Tujuan utamanya menyukseskan suasembada pangan dan ketahanan pangan nasional dan mewujudkan masyarakat sejahtera. Kepala BPP Kecamatan Bakongan Timur Maimun mengucapkan ribuan terima kasih kepada TNI, khususnya Kodim Aceh Selatan melalui Koramil Bakongan telah sukses menjalankan proyek bidang pertanian, yaitu cetak sawah baru di desa ujung Pulau Cut seluas 22 hektar Menurutnya, Dinas Pertanian selalu siap membantu dan terus berkoordinasi dengan Dan Ramil serta Babinsa dalam menjalani program pertanian yang sudah dipelopori oleh TNI. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Sudarilun harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani di Kabupaten Aceh Singkil Anjrok Dari sebelumnya menyentuh Rp1.700 per kilogram, kini Rp1.100 hingga Rp1.370 per kilogram. Hadi Sukocohumas PT Perkebunan Lembah Sakti mengatakan dalam sepekan ini harga TPS mengalami fluktuatif. Hal itu akibat naik turunnya harga crude palm oil di pasaran dunia. Saat ini harga TPS di tingkat petani berkisar 1.100 hingga 1.370 per kilogram. Sementara di perusahaan pabrik kelapa sawit, harganya lebih mahal berkisar 1.555 per kilogram. Terjadi selisih 180 hingga 455 per kilonya di tingkat petani sebagai keuntungan dan biaya angkut pengepul. Harga TBS yang dibeli perusahaan juga tergantung kualitas. Darlun dari 9 kecamatan di Aceh Barat Daya, 6 diantaranya memasuki panen raya pekan ke-4 Maret ini. Dari sampel produksi yang diambil petugas Dinas Pertanian dan Pangan, rata-rata produksi gabah mencapai 8 ton per hektar Kabit Tanaman Pangan dan Holtikultura pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Abdia Darwis SP mengatakan... Pengambilan sampel produksi gabah di lapangan saat musim panen raya kali ini dilakukan mantri tani, PPL, koordinator penyuluh melibatkan petugas dari BPS termasuk personil Babinsa di kecamatan. Dari sampel yang diambil di 6 kecamatan maka produksi gabah rata-rata 8 ton per hektar. Tingkat produksi ini masih bersifat sementara karena sampel yang diambil masih sedikit sehingga belum bisa mewakili tingkat produksi masing-masing kecamatan. Menurutnya tingkat produksi gabah, setiap kecamatan masih perlu diambil sampel di beberapa titik. Dan produksi gabah untuk musim tanam kali ini baru ditetapkan setelah tuntas pengambilan sampel di sejumlah titik, karena tiga kecamatan lagi di Abdia belum memulai panen.